Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya ya kali ini saya lebih santai dan rileks dan saya akan menceritakan sebenarnya saya ini adalah seniman kata orang sih senang nipu teman sebetulnya seniman masih kalah sama senior senior itu senang ikut orang yang katanya senior akan berdalih bini orang itu bini kita juga lah kenapa bini kita juga lah orang kita juga kan orang hah tanya bercanda ya saya seorang pelukis dan itu ternyata adalah pekerjaan yang paling enak di dunia kenapa saya bilang paling enak di dunia itu pekerjaan yang paling enak di dunia cuma dua pelukis sama peramal ya gimana nggak enak kalau pelukis kerjaannya cuma peluk dan kis peluk dan gis, peluk gis wah enak kan semua orang pasti memiminkan itu dan kedua adalah peramal, peramal itu kerjanya cuma pegang-pegang rabah-rabah masuk ke lemes <laughs> itu cuma bercanda lupakan fokusnya, intinya di sini saya akan membahas tentang Tato gimana hukumnya banyak orang yang bertanya gimana sih hukumnya Tato Ya walaupun saya seorang seniman, saya dulu pernah santri di cabang gontor Dan saya banyak pernah juga ngajar di pesantren al-jaitun Walaupun sekarang saya sudah keluar dan menyatakan burta Karena sudah tidak lagi berbeda pemikiran Dan saya menemukan hakikat kebenaran ini justru di luar dari sekat-sekat dinding-dinding sekolah ya. Nah kembali ke tadi yaitu tentang masalah Tato Sambil ngopi dulu guys, ngopi dulu. Hm hidup ini harus dinikmati, jangan terlalu banyak dipikirkan, justru penyakit dari pikiran. Suatu saat pernah ada orang yang datang menanyakan, bukan, bagaimana hukumnya tato? Sehingga akhirnya banyak sekarang ini orang yang berbondong-bondong taubat, hijrah, dan menghilangkan tato. Katanya. Kau itu haram, nggak sah sholatnya kalau pakai tato, ada tatonya. Nah, sementara saya itu dulu suka nato, saya bahkan pernah buka studio tato khusus, Atau natoin orang. Bruh, saya lagi lebih dosa dong, bukan hanya nato tapi natoin orang. Walaupun sebetulnya saya nggak ada tato, ada cuma sedikit lah, cuma buat tanda aja kalau saya suka nato. Nah tiba-tiba ada orang yang memakai uang apakah diterima itu sama Allah terus lama-lama saya mikir lah memangnya Allah itu menerimanya tubuh kita memangnya Allah itu menerima kita itu menilai kita itu berdasar jasmani berdasar tubuh ya enak yang cantik dong yang cantik masuk surga yang ganteng masuk surga bagaimana nah, yang jelek kan yang jelek juga ciptaan Allah saya malah bersyukur Kenapa bersukut? Lah nggak mungkin ada cantik kalau nggak ada yang jelek, nggak mungkin ada ganteng kalau nggak ada yang jelek. Ini semuanya ada hikmahnya. Jadi kalau misalnya Allahnya nerima yang bagus-bagus, kan -bagus dia kubu bagus mulus, bagaimana yang jelek yang korengan yang disulap? Kasian. Mereka juga malu Allah. Mereka juga pengen ibadah sama Allah Bro. Bahkan cacing yang sekecil cacing aja yang kita anggap mina itu sangat bermanfaat sekali buat menyuburkan tanaman buat menjeburkan tanah Kalau enggak ada cacing enggak kecubur kan. Nah, kembali ke topik bahwa orang terjebak dengan syariat. Yang dilihat dari penampilan, "Oh, tinggal melihat penampilan kayak gini aja." Paham sih. Apa aing percaya orang begitu penampilannya kayak gembel. Lah siapa tahu justru datang hikmah-hikmah dari orang-orang yang kita anggap sterek, yang kita anggap gila, yang kita anggap gembel. Sekarang ini dunia sudah terbalik. Sekarang ini banyak pengemis memakai pakaian raja. Woi, keren pakai raja. Oh, pakai dasi. Ujungnya apa? Pengemis. Ujungnya apa? Ya dakwah. Dakwahnya apa? Dipakai untuk nyari duit. Padahal waktu itu dulu berdakwah. Berdakwah itu dia usaha dagang. Usahanya itu dipakai untuk dakwah. Sekarang ini malah dakwah dipakai buat usaha. Nah, bukannya itu mengendulis, bukannya itu lapaknya nyari duit. Makanya kenapa ketika beda pikiran sama suatu, ada suatu orang yang tiba-tiba melakukan suatu pendapat yang beda, wah oh, salah ini, sepertinya bukan tentang salah dan benar, dia takut lapaknya diambil. Itu aja, karena dia berpikir bahwa dawa ini adalah untuk uang. Jadi kalau Rasul dulu usaha dipakai uang, sekarang, eee... Uh, apa usaha dipakai dakwah sekarang itu dakwah dipakai usaha jadi tujuannya bukan untuk dakwah yang sebenarnya tujuannya untuk uang nah sekarang pun begitupun tubuh katanya tidak diterima ibadahnya kalau bertato nah, kasihan yang bertato kasihan yang udah serentak tato nggak diterima sampai mereka harus hapusin sementara biaya yang hapusinnya mah nah ini padahal boleh kata tubuh ini seperti botol Ya kan, ya? tubuh ini seperti botol. Nah, di mana setiap tubuh yang namanya tubuh ada mereknya, kata botol Aqua. Saya bukan promosi Aqua nih ya. Ada botol merek Aqua. Anggaplah tato ini adalah merek Aqua. Atau misalnya botol merek Whisky. Atau botol misalnya merek e, Cipas. E, itu kan Cipas Segar, Cipas Angin. Nah, <tuh> ketika botol ini bermerek ketika botol ini air apakah botolnya yang berharga atau isinya? Saya tanya, apakah botolnya atau isinya yang kita ambil? Saya rasa bukan botolnya. Yang bermanfaat itu adalah isi di dalam botolnya. Sampai ada satu istilah harga sebuah botol tergantung isinya. Harga sebuah botol tergantung isinya. Ini botolnya plastik tapi dimasukin air jernih maka harganya Rp3.000 kalau di Sukabumi karena Sukabumi kan pusatnya empatnya. air paling berlimpah Rp3.000 kalau di Jakarta Rp4.000-Rp5.000 kalau Sukabumi cuma Rp3.000 bahkan kalau beli langsung ke PT Akpan yang di Cicurug, ke rumah saya itu cuma Rp2.500-Rp2.000 satu botol berarti yang yang dibeli bukan botolnya airnya botolnya hanya menampung kok hanya menampung airnya Nah sekarang botol ini diisi misalnya madu Harganya satu satu bujiri bisa sampai 100 ribu Madu asli Berarti yang bikin mahal bukan botolnya kan Isinya Diisi lagi sama anggur yang dari tahun 1200 misalnya Ini sampai puluhan juta bahkan ratusan juta Atau diisi parfum e, terek dari Hermes Ini bisa satu juta setengah satu botol kalau bahkan yang juta kalau segini. Parfum merek merek uh, dari Hermes. Namanya merek itu parfum mahal itu. Kalau segini bisa sampai 5 jutaan. Ya. Berarti yang berharga botolnya apa isinya? Isinya. Begitupun ketika beribadah kepada Allah apa botolnya? Jasmaninya apa hatinya? Apa jiwa kita yang beribadah kepada Allah? Jiwa bukan botol, bukan raga. Karena di ayat ini pun jelas, Innaulahat layan dulu ilah adzamiku, walakin yang dulu ilah kuludiku. Allah tidak melihat jasadmu, tapi Allah melihat hatimu, melihat isinya, melihat isinya kita juga melihat kan bukan botol isinya, malah ada botol misalnya terbuat dari kristal, botol ni keren, botol kristal yang botol wiski gitu, dimasukin air cupluk, dimasukin air Kotoran. Apakah jadi berharga botol itu? Tidak jadi berharga, kalau dimasukin racun atau kalau dimasukin racun, akhirnya jadi terbuang sia-sia. Bukan botolnya berarti yang berharga, tapi isi di dalam dirimu. Bukan jasmaninya, meskipun ditato, tapi dia memiliki rasa cinta kasih sayang samanya. Isinya bagus. Walaupun tubuhnya penuh, wah bersih perpakaian hebat berdasi tapi ujung-ujungnya ko amplopnya dikit pindah wah. Ini. ini yang tidak dipahami. Banyak orang terjebak oleh casing. Casingnya keren tapi dalamnya rusak. Dalamannya penuh dengan virus. Ini yang banyak orang tidak paham. Orang hanya melihat casing. Jadi bagi saya tato itu tidak terlalu penting dalam menghadap out itu bukan oleh Jasmani tapi rohani tapi hati tapi rasa itu yang menghadap Allah itu yang dilihat. Inaullah ala yang duru ilah walakin yang duru ilah Allah tidak akan melihat jasadmu bentuk jasadmu mau ganteng mau jelek mau takawan mau tidak mau korengan mau mulus itu yang dilihat tetap adalah hatimu kulubikum. Kalau ber kalau ini yang paling penting. Nah, yang paling parah justru yang ditato itu adalah yang ditato hatinya, koponya. Udah di, dikit-dikit orang beda pikiran, yuyus ketemu begitu ya, begini ya. Itu berarti ditato hatinya. Beda pikiran dikit langsung kepalanya, gua kafir nih, ditato berarti otaknya. Pikirannya ditato, itu tato permanen. Bahkan kita sampai mati pun kita akan berdoa sampai mati tatony tato pikirannya dan tato hatinya ini lebih bahaya. Lebih bahaya ditato hati pikiran dan nafsuannya lebih bahaya ditato batinnya, ditato di, di dalam dirinya isinya daripada ditato jasmaninya. Kalau tangannya jasmani bagi saya kayak botol ini bermerah kecap misalnya, kecap gan, kecap abese, kecap bango. Ini juga kayak botol aqua misalnya Ades. Itu cuman cuman casing, Bu. Cuman, cuman apa? Cuman merah kalau kayak botol itu merah kayak botol misalnya minuman biasanya uh, sipas terus uh, apa? backdown atau apa itu cuman merah. Yang terpenting isinya bukan merahnya. Bagi saya tato menurut saya Tuhan tidak melihat patungmu. Tuhan tidak melihat jasmalimu. Karena sekarang lebih banyak pengemis yang berpakaian raja. Tapi justru sekarang ini banyak raja-raja yang seolah-olah seperti pengemis. Banyak orang-orang sebetulnya utusan Tuhan, lutus Tuhan, dia menyampaikan kebenaran, tapi sebetulnya dia biasa saja, santai saja, nggak perlu terlihat orang lain dan tidak butuh dipandang orang lain. Orang yang haus dipandang, oh saya ini utusan Tuhan, nggak ngaku, -ngaku. ah cuma biasanya orang yang ada kepentingan buat nyari duit, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ada duit. Ya? dulu itu rosu usaha dipakai dakwah sekarang itu dakwah dipakai usaha jadi pokoknya wow keren keren bro, nah, huh? tapi ujungnya pengemis inilah menurut kata teman saya orang Padang itu yang disebut pengemis berpakaian raja di masa depan itu banyak katanya pengemis yang berpakaian raja tapi justru raja malah berpakaian seperti pengemis sekarang banyak raja yang berpakaian seperti raja Begitupun nama Muhammad dulu, ketika ada keputusan romawi nyari-nyari nipuan Sampai bisa tahu, ini yang mana yang mau Kenapa? Karena Nabi Muhammad berpakaian biasa seperti laki Tidak mencolok Tidak terlihat keren gitu perletek nah, biasa saja Dunia ini tidak perlu diadakan, tidak perlu dimewah mewahi Yang penting, mewahnya itu dalamnya, jangan mewah luarnya Luarnya mewah, luarnya keren Dalamnya, amburadul, sampah semua luarnya keren mewah rumah tak terpas keliatan ke dalam waduh dalamnya menurut saya semua dalamnya banyak kotoran dalamnya banyak air busuk hatinya busuk pikirannya busuk pikirannya ditato ada orang yang beda pemikiran sedikit oh aku nih wah oh, ditato itu lebih permanen lebih bahaya makanya menurut saya tato nggak menurut saya tato tidak dipermasalahkan ketika berhadapan dengan allah itu hanya kebutuhan manusia aja hanya hablumi nanas, dulu <lisong> saya sering nato ada orang yang pengen ditato, tuh papa pengen tato tulisan nih ya? biar keren tulisan apa ya? kata saya teh kasih aja di tangan kamu tangan kanan tulisan jagal biar orang pada takut di sini pasar, wah kan orang pada takut tuh jagal pasar, pas dia ke pasar tuh pergelentang, oh, enak banget orang pergelentang, wijah jagal pasar nih, eh pas dibuka dadanya ibu kobadu menyarankan tulisannya kenaga jagalah kebersihan basah nah artinya tato tidak menunjukkan bahwa dalam hatinya itu sama seperti yang ditatokan banyak orang yang bertato tapi banyak juga orang memiliki hati yang justru lebih lembut daripada orang yang bersih fisiknya kadang-kadang waduh hatinya iri dengki sama orang tapi kadang-kadang saya banyak menemukan di jalanan ketika saya gaul ini orang bertato tapi wah dia lembut dia perasaan dia care sama teman-temannya dia punya suara dan sah yang hebat jadi kita saya tidak pernah melihat seorang dari casing, dari penampilan tapi dulu kalau saya nonton, suka iseng ada aja isengnya gitu bang saya nggak punya duit nggak punya duitnya cuma lima puluh ribu pengen bertato dong ya di jarumnya aja kan saya ada puluh ribu belum cintanya tapi kan itu bekas cinta orang ya udah nggak apa-apa. Ya udah pengen tato apa? Tulisan. Wes, saya tato itu tulisan di tangan kanannya. Ini nyata loh, itu ceritanya. Tatoin tulisin apa? Tulisan. Pengen apa? Tulisan Jepang biar keren kayak bujet. Plak, cer, saya bikin ini. Udah beres? Beres, Bang. Coba lihat di kaca. Wih, keren banget Katanya tulisannya kayak 3D nongol. Tulisan Jepangnya. Penasaran kan dia nggak ngerti. Ini kan tulisannya apa sih artinya? Aji nama moto tulen. Nah. Wajino oh, motor bang, waduh lagi marin, dia tahu permanen, teman. Nah, orang saya nggak ada contohnya, ada ada mie bekas, apa? ada mangkok saya bekas pembasau, ada tulisan wajino motor udah, biasa ya. kita. Waduh, ini salah, ya, teman. Lainnya juga bercanda, tapi pada akhirnya dua tahun, tiga tahun, selang kemudian akhirnya saya kasih juga di blok lagi sama gambar wajah apartemen ini nyata nih di tetangga dekat saya. Tapi lama-lama di begininya banyak orang yang nggak tahu lagi bang saya pengen nato lagi wah maaf saya nggak nato ya mungkin saya lebih kepada bukan hijrah bukan hijrah yang dimaksudkan berubah begitu karena saya sekarang lebih fokus ke lukisan lukisan di kanvas lukisan kaligrafi alit dan sebagainya kalau melukis di apa di ini di kulit itu bukan masalahnya apa ketika saya nato lawan jenis ini yang kadang-kadang suka nggak konsen lawan jenis sudah gitu mintanya macam-macam lagi Oh gak mau kan kita harus profesional Nah dari situ saya menghindari Menghindari lah Sedikit-sedikit Walaupun saya sendiri sebetulnya di tubuh Bersih Gak ada tato Tapi natoin orang Ya sering Tapi bukan berarti bahwa tato itu salah Menurut saya Banyak orang yang bertato Tapi dia masih memiliki hati nurani Yang baik Dia ingin kembali pada Allah Lalu kalau tiba-tiba kita judge Bahwa tidak akan sah ibadah Kalau tidak bertato itu gak boleh drop begitu Itu sama dengan kayak dajal Ngejudge orang seenaknya Tapi bagi saya Mau dia tatuan, mau dia tidak Mau dia jelek, mau dia tampan Mau cantik Allah tidak melihat dari jasmanimu Allah tidak melihat dari tubuhmu Tapi Allah melihat dari kolbumu Allah melihat dari rasa Karena harikat itu yang berserah diri itu adalah rasa. Islam itulah kepada Allah, bukan Islam kepada agama, bukan Islam kepada ulama, bukan Islam kepada kita tapi Islamlah kepada Allah. Islamnya hanya kepada Allah. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Maka Islamnya hanya kepada Allah. Jangan Islam kepada orang. Kalau Islam sama orang mati, orangnya mati. Ya kita, akhirnya cuma ninduk sama orang. Kalau misalnya Islam pada ajaran, ajarannya sesat, ya kita ke sesat. Islam hanya pada Allah. Tuhan yang menciptakan kita semua. Jadi Tuhan itu ada dua, Tuhan yang menciptakan kita semua, dan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Akhirnya Tuhan mengikuti imajinasi menurut pikirannya, yang menyebut itu sebagai onani ketuhanan. Akhirnya mudah menjudge orang salah dan kerana sesungguhnya tidak ada salah dan benar kecuali Allah Dan salah dan benar tidak diucapkan Tapi dirasakan Berhenti menjudge orang Berhenti menjudge orang Rasakanlah dirimu Sudahkah kita benar? Sudahkah kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita benar-benar kuat? -benar Bahkan kalau semakin kena apa-apa, semakin tidak akan menjudge orang Tidak mudah mengkapirkan orang, tidak suka membunuh karakter orang agar sesuai dengan kehendak kita begitulah akhirnya apa yang bisa saya sampaikan saat ini semoga bermanfaat terima kasih telah nonton channel saya itu jangan lupa subscribe dan dukung ya bagikan ke teman-teman kamu ketika misalnya ini dirasakan bermanfaat kita cerdaskan agar kita terus tidak dibodohi oleh mbib-mbib Oke, okay, kita cerdaskan bangsa ini agar kita berpikir. Ngopi, yuk, ngopi. Ngolah, pikir, ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.